No, no, no. Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudillalah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 Walau kamu tidak mati, walaupun kamu Muslim. Ya ayah Nasi, taqwa Rabbu kamu, yang menciptakan kamu dari nafsu satu, dan menciptakan dari dia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 Wakulla bid'atin dzalalah, wakulla dzalalatin fi النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita. Satu di antara nikmat tersebut. Kita diberi kesempatan untuk Taqarrub ila Allah Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu SWT Dalam bentuk taulabul ilm Menuntut ilmu syari Semoga Apa yang kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu yang kita peroleh pun diberkahi Sehingga memberikan berbagai kebaikan Untuk kita, keluarga kita, masyarakat pada umumnya Pembahasan pada kesempatan pagi atau siang hari ini Berkaitan dengan masalah kefakiran Kefakiran bukan menjadi penghalang Bagi seseorang untuk berbuat kebajikan Materi berkaitan dengan kefakiran ini Bukan berarti Tajuk ataupun tema pembahasan daurah ini Mengarahkan antum untuk Menjadi manusia-manusia yang fakir Yang sebenarnya fakir Al-Faqir illallah Butuh, membutuhkan kepada Allah SWT Namun bukan berarti Pembahasan ini Menjadikan seseorang untuk kemudian Bersikap fatalistik Menyerah dengan keadaan Bukan berarti kemudian sudahlah jadi orang fakir saja, tidak Mengangkat tema masalah kefakiran ini Untuk kita ketahui bahwasannya Dibalik kefakiran, kemiskinan ada hal-hal tersembunyi, keutamaan-keutamaan tersembunyi, yang apabila seseorang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wataala menjadi orang yang fakir, menjadi orang yang miskin, bukan lantas kemiskinan ataupun kefakiran itu menjadi penghalang untuk melakukan berbagai amal soleh. Islam memandang bahwasannya kefakiran, kemiskinan, ataupun kekayaan atau menjadi orang kaya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub di dalam surat An-Naml ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman wallahu faddala ba'dakum ala ba'din. Ya, ala ba'din fil rizq dan Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan Sebahagian kalian dengan sebahagian yang lainnya Atau atas sebahagian yang lainnya Fir rizqin Di dalam urusan rezeki Dari ayat ini Kita bisa memahami bahwasannya kondisi sosial kemasyarakatan tidak bisa diseragamkan mesti di dalam struktur sosial kemasyarakatan mesti ada yang kaya ada yang miskin Yang satu Allah lebihkan dalam hal masalah rejeki, yang satu sisi lagi Allah berikan kecukupan atau bahkan mungkin bisa dikatakan kekurangan. Tetapi ada agnia, ada fukoroh. Bukan untuk kemudian dipertentangkan Sebagaimana pemahaman komunis Karl Marx Yang mempertentangkan antara miskin dan kaya Yang diistilahkan dengan pertarungan kelas Nah di dalam Islam tidak demikian Kalau di dalam ajaran komunis Orang miskin Dieksplorasi sedemikian rupa Diperalat sedemikian rupa Untuk menghadapi orang-orang kaya Yang istilah mereka kaum proletar Dihadapkan kepada kaum berjuis. Itu di dalam pemahaman komunis. Sehingga. Kemiskinan ataupun kefakiran. Merupakan ladang subur bagi tumbuhnya. Komunisme. Karena apa? Karena kaum komunis. Lebih banyak menggarap. Orang-orang Yang miskin dan fakir ini Islam melihat Kefakiran, kemiskinan Bukan untuk Dieksplorasi sedemikian rupa Bukan Islam memandang bahwasannya Kemiskinan, orang miskin Dengan orang kaya itu adalah mereka semua memiliki derajat, memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena atas dasar kepemilikan hartanya. Islam memandang bisa jadi orang miskin lebih mulia daripada orang kaya. Ketika orang miskin itu memiliki nilai ketakwaan yang melebihi dari orang-orang kaya secara materi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa. Jadi Islam memandang Kemuliaan seseorang bukan diukur dari tingkat kepemilikan harta benda yang ada pada diri manusia. Sehingga siapapun dia, kalau dia hamba Allah subhanahu wa ta'ala, Baik dia statusnya secara kemasyarakatan termasuk Fukorawal Masakin. Atau dia masuk dalam kategori Agniya. Siapapun dia. Di dalam Islam. Mendapatkan perlakuan untuk didorong. Sehingga mereka memiliki nilai ketakwaan yang setinggi-tingginya. Tidak hanya orang kaya yang dipacu untuk menjadi mutaqin, orang yang bertakwa. Tetapi orang miskin pun dipacu pula untuk melakukan nilai-nilai, mewujudkan nilai-nilai ketakwaan. Dari sisi inilah Islam melihat bahwasannya kefakiran, kemiskinan bukan menjadi penghalang bagi seorang hamba untuk menebarkan nilai-nilai kebajikan, sehingga banyak kisah-kisah dari kalangan para sahabat yang mereka tergolong fuqoroh wal masakin. Kita sebut misalnya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sosok sahabat yang tergolong tidak mampu, sehingga untuk dirinya dikafil oleh Rasulullah saw karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk dalam barisan ahlu sunnah. Ahlus Sunnah ini adalah orang-orang yang hidupnya menuntut ilmu, tinggalnya di masjid Nabawi, kemudian di dalam urusan keseharian dalam hal ini urusan konsumsinya ditanggung oleh Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam, sehingga pernah satu hari sebagaimana Diriwayatkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Al-Imam At-Tirmidhi Rahimahullah Mengungkapkan tentang sebuah hadis Ketika Sahabat yang mulia ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu Pingsan dan terkapar Di antara Kamar dan Mimbar Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Kenapa pingsan? Karena menahan lapar, menahan lapar sehingga apa? Sehingga sampai jatuh pingsan. Hadis yang menceritakan tentang pingsannya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini dimasukkan oleh alimam At-Tirmidzi rahimahullah. Di dalam bab masalah kebutuhan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cerita pingsannya Abu, Bakar RA, Abu Hurairah Sallallahu anhu ini Masuk di dalam kisah untuk menceritakan keadaan dapur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena untuk mengungkapkan bahwasannya Kondisi ekonomi Rasulullah SAW sampai tidak ada bahan makanan untuk menggambarkan bahwasannya kehidupan rumah tangga Nabi SAW tidak memiliki bekal makanan itu, itu digambarkan dengan pingsannya Abu Bakar Abu Hurairah, Rabbil Anhu. Kenapa penggambaran ini? diwakili oleh kisah pingsannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini dikafil oleh ditanggung ya, makan sehari-harinya ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perutnya kenyang sementara Abu Hurairah kelaparan tidak mungkin. Tidak mungkin. Karenanya apa? Karenanya Pingsannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberikan gambaran bahwasannya memang di dapur Nabi saw tidak ada makanan. Ini menunjukkan bagaimana sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai harus menahan lapar dan sampai jatuh pingsan. Ketika tidak ada bahan makanan untuk dikonsumsi Jadi kalau kita melihat kehidupan para sahabat ya, Demikian keadaannya Demikian juga kalau kita melihat kehidupan para ulama ya, Misalnya kisah Al-Imam Sufyan Al-Fawri Yang tiga hari tidak mendapatkan suplai makanan dan dikenal sebagai ya, sosok ya, ulama yang ketika menuntut ilmu ya, dalam keadaan ia ya, fukor. Salah satu dari fukor. Ya. Sampai tiga hari tidak mendapatkan asupan makanan. Ya. Dan banyak kisah-kisah lainnya. Yang menggambarkan Bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa Itu dalam keadaan hidup Yang serba kekurangan Tetapi apakah kemudian mereka lantas Berputus asa begitu saja Tidak beramal tidak kemudian melakukan kebaikan-kebaikan Maka gambaran yang ada Kita dapati justru Di balik Kefakiran yang ada pada diri mereka Di balik kemiskinan yang ada pada diri mereka Kefakiran dan kemiskinan itu bukan menjadi penghalang untuk mereka menjadi manusia-manusia yang unggul di dalam beramal soleh. Maka Islam melihat kemiskinan, kefakiran, itu ada beberapa keutamaan. Keutamaan-keutamaan yang di... Sampaikan Di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Itu dalam rangka untuk Memotivasi, mendorong Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang memang Allah takdirkan Keadaan Kehidupannya Dibayang-bayangi Dengan kemiskinan Ya dan kefakiran itu sebagai motivasi Memberikan dorongan Untuk apa? Agar mereka tidak menjadi orang-orang yang berputus asa Itulah hebatnya Islam Orang kaya ya, Diberi dorongan untuk ya, Memperhatikan fukuro masakin Orang fakir miskin didorong untuk melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan kemampuannya. Sehingga baik dari kalangan agnia maupun dari kalangan Fukoro, mereka sama-sama bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan ala ukhbirukum bi ahli al jannah kullu da'if mutada'ifin lau aqsama 'alallahi la abarruhu Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang penghuni jannah, penghuni surga. Semua orang-orang lemah yang dilemahkan. Seandainya orang lemah itu bersumpah atas nama Allah, artinya berdoa. La'abarrohu, maka nisaya akan dikabulkan doanya. Ala ukhbirukum bi ahli Maukah aku beritahukan kepada kalian penghuni neraka itu? Kullu utulin jawadin mustakbirin. Yaitu orang-orang yang keras kikir mengumpulkan harta dan ia orang-orang yang sombong. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan tentang orang-orang yang daif, orang-orang yang lemah mutada'ifin dan orang-orang yang dilemahkan. keutamaan lain dari orang-orang fakir di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yadkhulul yadkhulul fuqara'u yadkhulul fuqara yadkhulu fuqara'ul yad fuqara yad fuqara al mu'minin al-jannata qabla al-aghniya bi nisfi yawmin 500 amin Orang-orang fakir yang mukmin, orang-orang fakir yang beriman akan masuk ke dalam jannah sebelum orang-orang kaya. Binisfin yau min komsami ahamin. Dengan jarak setengah hari, setengah hari yaitu 500 tahun lamanya setengah hari berarti 500 tahun, kenapa? karena sehari ukuran sehari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu seribu tahun dalam surat Al-Hajj ayat ke-47 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa inna yauman inda rabbika kealfi sanatin Mimma taud Dan sesungguhnya satu hari Di sisi Rabb engkau Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ka'alfi sanatin Seperti seribu tahun Mimma taud Menurut perhitungan kalian Jadi satu hari Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Menurut perhitungan kita manusia itu sama dengan seribu tahun. Jadi kalau orang-orang fukuro al-mu'minin, orang-orang fakir yang mu'min ini, yang beriman ini, masuk ke dalam jannah lebih awal, selisih setengah hari, berarti selisih hitungan kita 500 tahun. Baru kemudian al-agniya yang memang masuk ke dalam jannah. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang fakir, keutamaan orang-orang fakir. Kemudian keutamaan lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat An Nasa'i. Innam yansurullahu hadhih l-ummah bid'ayi fiha bid'awatihi muasolatihi muakhlasihim Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala akan menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah dengan orang-orang yang lemah pada umat tersebut ditolong karena apa beda watihim karena doa dari orang-orang yang lemah wasolatihim karena solatnya orang-orang yang lemah waikhlasihim karena keikhlasannya orang-orang yang lemah masyaAllah jadi al-fukoro wal-masakin ya? ya. Karena doanya, karena sholatnya, karena keikhlasannya. Wow, sudah sudahlah kita jadi fukoro saja. Tidak kerja. Bukan begitu pemahamannya. Ya. Bukan begitu pemahamannya. Sudah bekerja keras. Dagang sana-sini, bisnis sana-sini. Qadarullah ya gagal terus. Ya memang takdirnya jadi Fukoro, nah, itu lain masalah. Tapi kalau kemudian malas, oh, ini keutamaan orang jadi fukoro ini kita must, oh, tidur aja, ya, bukan begitu. Ya. Bukan seperti itu maksudnya. Ya. Udah nggak usah kerja, apa kemarin kan udah dijelaskan keutamaan jadi orang fukoro, nggak ya. usah kerja kita udah tidur aja. Ya Nah, nanti gimana makannya? Rasulullah tidak makan. Tuh Abu Hurair sampai pingsan. Nunggu anak kita sampai pingsan. Ya. Tidak begitu pemahamannya. Ya. Jadi daurah tentang kefakiran ini bukan lantas menjadikan diri antum menjadi orang fakir saja. Ya. Tidak demikian maksudnya. Kita ingin melihat sisi nilai keutamaan orang fakir itu sehingga sedemikian banyak hadis-hadis yang membicarakannya. Nah, yang kita ingin ambil adalah sisi nilai positifnya, yang itu akan menjadi daya dorong kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Penjelasan hadis ini sebagaimana diungkapkan oleh Al Imam Ibnu Baqual, Rahimahullah. Ana Duafa, as sedu fi duaa, wa aktar khusu'an fi ibadah fi ibadah li khalaqulubihim an ta'aluk bizzuhrofi dunya. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Babtol di dalam Fathul Bari, ba ketika menjelaskan hadis. Halun saruna watur zakuna illa bidu'afa ikum. Bahwasanya kalian itu akan ditolong dan akan diberi rezeki. Diberi rezeki tiadalah kalian itu ditolong dan diberi rezeki illa bidu'afa ikum kecuali atas bantuan dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Hadis ini menunjukkan bahwasannya kita ini jadi orang kaya tidak boleh sombong. Ya. Karena di balik kekayaan yang bisa, kita, yang bisa kita kumpulkan, itu ada partisipasi dari kaum du'afah. Ya. Kita punya toko material besar, Dan siapa yang ngangkutin semen? Orang kaya juga? Enggak. ad duafa yang angkutin semen, yang motong-motong besi bajanya, dan seterusnya. Kan begitu? Jadi, jadi orang kaya itu atas dengan sebab melalui orang-orang lemah juga. Nah, kata Al-Imam Ibn Battal rahimahullah, karena sesungguhnya kaum du'afa itu, orang-orang yang lemah itu, Asyadu ikhlasan fitdoa mereka itu benar-benar ikhlas di dalam berdoa. Ya. Waat tar khusuan fil ibadah dan mereka benar-benar banyak khusyunya beribadah secara khusyunya mereka lebih sering ya. banyak mereka melakukan kehusuan di dalam ibadahnya. Dan mereka Tidak ada beban Kosong Hati-hati mereka itu Tidak ada beban Kosong dari ketergantungan kepada dunia Nah, karena itulah orang-orang du'afa Orang-orang yang lemah ini Benar-benar Menjadi penolong bagi orang-orang kaya di sekitarnya. Kemudian... Banyak lagi hadis-hadis yang lainnya Yang berkaitan dengan Keutamaan orang-orang yang Masakin Wal-fukoro ini Yang intinya Bahwasannya Kita Sebagai orang-orang yang diberi Keutamaan rezeki Kita diberi kelebihan rezeki Ya itu tidak lantas bersikap takabur, sombong dan meremehkan orang-orang yang lemah tersebut. Ya. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, di balik lemahnya mereka itu ada satu kekuatan, ya, satu kekuatan yang dahsyat. Ya. Disebutkan dalam hadis yaitu dalam hal doanya, solatnya, kemudian juga keikhlasannya. Ini yang menjadikan mereka manakala lau aqsa ma'alallah la'abarrah. Seandainya mereka bersumpah atas nama Allah, artinya berdoa. La'abarrahu, maka Allah akan kabulkan doanya itu. Ya. Ini kekuatan dibalik keadaan mereka yang miskin, keadaan mereka yang fakir. Nah. Islam melihat kefakiran, melihat kemiskinan itu dengan potret seperti itu. Sehingga, ya. Tidak ada celah bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dari sisi kekayaan Untuk kemudian berbuat semena-mena terhadap Orang-orang miskin dan orang-orang fakir Tidak ada celah untuk kemudian Menjadikan mereka semakin lemah dan semakin lemah, tidak ada celah Karena apa? Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita semua bahawasannya dibalik kesuksesan orang-orang yang berharta, yang memiliki kelebihan harta, dibalik kesuksesan mereka, itu ada partisipasi dari Al-Fukhara wal-Masakin. Sehingga tidak patut untuk kemudian membusungkan dada, ya, membanggakan kekayaan yang ada pada mereka. Ya. Kemudian kita perhatikan juga ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Kalau kita membaca Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada hadis di sana. hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu disebutkan di dalam risalah tersebut yang dinukil oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah hadis riwayat Muslim qala anna unasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya sebahagian dari sahabat rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang dimaksud dari sebahagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh para ulama yaitu para sahabat yang al-fuqara orang-orang fakir jadi para sahabat yang fakir ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengadu Apa bentuk aduannya? Kata mereka, Ya Rasulullah Zahaba Ahlul Duthur Bil Ujur Wahai Rasulullah Ahlul Duthur, yang dimaksud Ahlul Duthur Humul Agniya Allazina indahum amwalun kafiratun Tazidu an hajatihim yang dimaksud ahlu dhu'luh kata Sheikh Saleh Al Fauzan Hafidahulla Taala humul agnia mereka adalah orang-orang kaya Alladzina indahum amwalun kasiratun ya. yang mereka memiliki harta yang banyak Ta'zidu an hajatihim melebihi kebutuhan mereka. Jadi ada orang yang punya harta banyak, belum tentu hartanya berlebih. Karena harus melunasi hutang sana-sini. Dihitung-hitung ternyata impas juga. Nah, Agniya adalah orang yang memiliki harta yang banyak. Harta yang banyak ini yang ada pada diri mereka itu sebagai kelebihan dari kebutuhan mereka. Jadi memang ini harta yang tersimpan utuh. Ya. Ya. Ada orang kaya tapi hartanya diputar. Ya. ya artinya tidak ada kelebihan. Ini nganggur, uang nganggur istilahnya. Ya. Itu agniya. Memiliki kelebihan harta. Ya yang kelebihan itu melebihi dari hajahnya dia, kebutuhannya dia. Itulah agnia. Nah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, Zahabah ahlud dzuur bil ujur, wahai Rasulullah, ahlud dzuur orang-orang kaya itu mereka bisa meraup al ujur. Al ujur jamak dari ajrun. Pahala, ganjaran. Jadi para sahabat, sebagian sahabat yang fukoroh ini, yang fakir, mengadu kepada Nabi, Wahai Rasulullah, lihat orang-orang kaya itu, mereka bisa meraih berbagai macam pahala. Kalau Yusal, kalau Yusal luna kama nusolli, mereka orang-orang kaya itu bisa menunaikan solat sebagaimana kami orang yang fakir juga solat. Artinya orang-orang kaya itu bisa dapat pahala dari solatnya, sebagaimana kami juga dapat pahala dari solatnya. Kaluayasumuna kamana sumu, mereka orang-orang kaya bisa berpuasa, sebagaimana kami berpuasa. Orang-orang kaya itu enak juga dia puasa dapat pahala dari puasa, kami pun puasa dapat pahala. Allahu ayata saddaquna bifuduli amwalihi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta-harta yang ada pada diri mereka. Lah kami nah, tiba giliran ketika orang-orang kaya itu bersedekah sebagian sahabat yang fuqara ini kami tidak bisa meraih pahala dari sedekah itu. Ini keluh kesahnya, kegalauan sebahagian sahabat yang fukoroh ini galau karena apa? Karena ingin karena tidak bisa jadi orang kaya begitu? Tidak. Para sahabat yang fukoroh ini bukan ingin kaya, bukan? Galaunya ini ya, bukan karena dia tidak uh, bukan karena ia ingin jadi orang kaya, bukan? Galauannya ini karena dia tidak bisa beramal sebagaimana amal yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu. Jadi kegalauan mereka itu karena tidak bisa beramal saleh. Bukan galau karena ingin kaya, beda dengan orang sekarang. Lihat ada orang kaya. Mobilnya Mercy terbaru, ya, ja, Alpard. Kayaknya enak banget. Mau kamu jadi orang kaya? Mau. Nah, jadi kaya. Tapi sahabat bukan, bukan karena ingin kayanya. Tapi karena ingin beramal, kalau punya kekayaan seperti orang kaya itu, ingin beramal. Ini yang menjadikan para sahabat yang fukoro ini, pikirannya galau. Kita kok gak bisa beramal seperti mereka. Ini harus dibedakan. Kalau orang zaman sekarang kan ingin kayanya, ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya, jadi orang kaya. Kalau para, para sahabat dulu bukan begitu. Ingin kaya dengan kekayaannya itu bisa ber, beramal. Ini yang membedakan kehidupan zaman salafunah soleh dengan zaman sekarang ini. Kekayaan itu diperoleh untuk ditumpuk. Untuk disimpan. Dipundi-pundi hartanya. Tapi dulu para sahabat, Kekayaan dikeruk, ya, Diusahakan sekaya-kayanya, Tapi kekayaan itu untuk kemudian disalurkan. Ya, maka tidak mengherankan, Kalau orang seperti, Sahabat yang mulia, Uthman bin Affan, radhiyallahu anhu Harus, Kemudian ketika perang tabuk, beliau menyerahkan sekian unta, sekian kuda, sekian peralatan perang. Yang kalau dikurskan sekarang entah berapa miliar. Itu sahabat Uthman bin Affan. Kemudian sahabat Uthman bin Affan membeli sumur rumah yang tadinya milik Yahudi dibeli. Untuk kemudian sumur itu diwakafkan untuk kaum muslimin. Kemudian wakaf-wakaf lainnya yang konon sekarang, walahalalam, Utsman bin Affan itu masih punya rekening di bank Saudi. Rekening atas nama Utsman bin Affan kalau di Madinah ada proyek pembangunan hotel owner, tulisannya owner Ufman bin Affan betul itu, memang betul di Madinah jadi sedang ada proyek pembangunan hotel ownernya kan ada tulisannya ya kalau ini pembangunnya, kontraktornya siapa gitu itu tertulis owner Utsman bin Affan. Nah, ya. nah. kekayaan yang dikumpulkan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bukan untuk ditumpuk. Ya. Untuk disalurkan kepada fisabilillah. Nah, inilah ya. Keutamaan para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ya. Sehingga apa? Sehingga ya. Banyak sekali Contoh-contoh ya. dari para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Yang mereka merelakan segenap apa yang selama ini mereka miliki Dalam rangka untuk Menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Auf. Ketika perintah hijrah. Untuk meninggalkan kota Mekkah Menuju kota Madinah. Segenap apa yang beliau miliki. Ditinggalkan. Sampai kemudian tiba di Madinah oleh Rasulullah SAW, beliau diakhwankan, dipersaudarakan dengan salah satu seorang sahabat dari Ansar. Kemudian sahabat dari Ansar ini mengatakan, saya memiliki harta yang banyak, saya akan bagi dua. Sebagian untuk engkau diberikan kepada Abdurrahman bin Auf, sebagian tetap milik saya. Tapi apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf? Tidak. Saya tidak akan mengambil pemberian sebagian hartamu. Tapi tolong satu saja permintaan saya, tunjukkan di mana pasar. Ditunjukkan pasar, kemudian Sahabat yang mulia Abd Rahman bin Auf ini berusaha berdagang ya, dan akhirnya menjadi ya, saudagar juga, ya, menjadi konglomerat lah kalau sekarang. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ya, jiwa kemandirian. Entrepreneur ataupun berwira swasta itu sedemikian tinggi di kalangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apakah kemudian harta yang dikumpulkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu kemudian hanya untuk dirinya dan keluarganya saja? Tidak juga. Ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah itu sudah menjadi bukti. Kekayaan yang ada di kota Mekah beliau tinggalkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk taat kepada perintah Allah dan Rasulnya untuk berhijrah. Abrahman bin Aufrah radhiyallahu anhu tidak kemudian. Apa bahasa Jawanya itu gondeli. Gondeli itu apa? Bergantung kepada hartanya itu. Tidak. Karena ada perintah hijrah, Udah tinggalkan hartanya. Itu artinya, Dia punya harta, Tapi harta itu tidak ia letakkan di hati. Sehingga hati itu tidak tergantung kepada, Kepada benda. Kepada harta benda. Hartanya banyak di tangannya, Begitu dilepas, lepas saja. Tidak kemudian hatinya, Oh sayang ya, oh ini tidak. Itulah para sahabat di dalam memandang dunia, di dalam memandang dunia. Dan sekian banyak kisah bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian pandai menempatkan harta benda itu. Sehingga bukannya dia yang diperbudak oleh harta benda Tetapi harta benda itulah yang ia kendalikan Sehingga hidupnya tidak pernah takut fakir Tidak pernah takut miskin Begitu juga para sahabat yang fakir Para sahabat yang miskin Tidak kemudian galau karena kefakirannya Tidak kemudian galau karena kemiskinannya kalau di dalam hadis ini ditunjukkan galau-nya mereka karena tidak bisa beramal. Galau-nya mereka karena tidak bisa beramal. Beda dengan kita. Tuh majalah, tebar majalah masih numpuk. Ya santai aja lah, kan ada petugasnya tidak pernah merasa galau lihat tuh ini majalah nggak dibagi bagikan sini saya aja yang bagikan saya ada waktu nih satu hari ini soreng majalah sudah oh, berarti nggak pernah galau galau melihat tebar majalah kok majalanya sedikit sekali yang urunan siapa saja ini? Oh ternyata fulan, fulan, fulan, duh, sedikit banget. Galau. Ini. Ya, galaunya itu karena. Ya, sudah tumbuh keperasaan kita. Galaunya itu karena tidak bisa melakukan satu amalan. Kebaikan. Maka ketika para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan kompetisi dalam tanda kutip fasta bequl dengan orang-orang kaya tersebut, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kala kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awalisa qadjaalallahu lakum ma tasadqoon." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah segala apa yang telah Allah jadikan bagi kalian itu bisa kalian sedekahkan? Bukankah segala sesuatu yang telah Allah jadikan untuk kalian bisa kalian sedekahkan? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerinci apa itu yang telah Allah jadikan segala sesuatu itu bisa menjadi sedekah. Nabi memerinci ya. Ya. supaya para sahabat lebih detail memahaminya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innabi kulitasbihatin sodakah. Sesungguhnya setiap tasbih, setiap fikir. Mengucapkan subhanallah, itu bisa menjadi sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan setiap takbir, Mengucapkan Allahu Akbar, itu bisa menjadi sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, Dan setiap ucapan dikir tahmidah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, itu pun bisa menjadi sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, demikian juga tahlil, mengucapkan, zikir la ilaha illallah, itu pun bisa menjadi sedekah. Wa amrun bil ma'aruf sadaqah, demikian juga, memerintahkan orang berbuat kebaikan, itu pun bisa menjadi sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqah, demikian juga mencegah orang berbuat kemungkaran itu pun sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah demikian juga bila kalian menyalurkan syahwatnya kepada yang halal itu pun sedekah qalu para sahabat bertanya ya rasulullah ayyati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. wahai rasulullah Apakah apabila salah satu dari kami ini menyalurkan syahwatnya kepada yang halal, apakah itu juga akan mendapatkan ajar pahala? Kala maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lebih lanjut, arro lawa lau fil haram akana alaihi fiha wizrun. Bagaimana pendapat kalian jika? Salah satu dari menyalurkan syahwatnya kepada yang haram, apakah itu akan mendatangkan dosa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pertanyaan retoris. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fakadhalika idah wadahafil halal, demikian juga apabila kalian menyalurkan syahwatnya kepada yang halal." Kana lahu ajrun maka bagi dia dapat pahala. Ini ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebahagian para sahabat yang fakir mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena para sahabat sudah melihat nih orang-orang kaya Mendermakan hartanya Maka kemudian Rasulullah s.a.w. membuka Wawasan Yang namanya sedekah bukan cuma sekedar Harta Kemudian Rasulullah s.a.w. menjelaskan Memerinci Bukankah ya, berzikir mengucapkan ya, tasbih takbir tahmid tahlil ya, al-amru bil ma'ruf wan 'anil munkar dan seterusnya itu merupakan bentuk amalan yang bisa dijadikan sebagai sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya. Sebagai murabbi membimbing para sahabat untuk tetap memiliki semangat beramal. Ya. Karena apa? Karena kalau dipatok sodakoh itu harus harta, sahabat putus asa. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka lebar-lebar maksud namanya sedekah itu ini, ini, ini bisa. Ini faedah kita, ya mendidik anak-anak juga seperti itu. Jangan, dah kamu ini aja. Nah. Harus dibuka. Ya. Nak kalau kamu mukul temanmu. Ya. Sekarang kamu pukul sama Abi. Sakit enggak? Sakit. Dibuka wawasannya. Dibuka wawasannya. Kalau menganiaya orang, mendolimi orang. Orang yang didolimi itu sakit. Mau, mau bukti sini abah pukul kamu, mau enggak? Nah. Jangan abah sakit, makanya jangan suka mukuli temanmu. Kan itu bentuk, ya, bentuk apa? Bentuk pembuktian. Supaya apa? Supaya akalnya terbuka. sama seperti ini bukankah kalau sahwat itu disalurkan kepada yang haram itu akan mendapatkan dosa demikian juga kalau disalurkan kepada yang halal akan dapat pahala banyak sekali faedah dalam hal masalah terbia dari hadis nabi saw ini Makanya kata Asyikh Saleh Al Fauzan Hafidzahullah Taala, di hadza al hadits turuqil khair. Hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, hadits Abidar Raudaulahu Anhu ini, kata Asyikh Saleh Al Fauzan Hafidzahullah Taala, hadits ini menjelaskan kafrat turuqil khair. Betapa banyak jalan-jalan kebaikan itu, jalan-jalan untuk berbuat kebaikan itu banyak. Kalau anna Allah subhanahu wa ta'ala yasara turuq al-khairi likulli ahadin yuridul khair alghani ghani wal-faqir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan-jalan kebaikan itu. Likulli ahadin. Bagi setiap orang yang apa? Bagi setiap orang yang apa? Yuridul khair bagi setiap orang yang ingin berbuat kebaikan. Kalau nggak punya niat kebaikan, walaupun ditunjukin ini ini ini ini, ya tetap aja dasarnya memang malas kan begitu. Tapi bagi orang yang menginginkan kebaikan, bagi orang yang menginginkan kebaikan diberi jalan ini loh. Oh iya ya. Ini loh. Oh iya ya. Oh ini loh iya. Dia akan terbangkitkan. Terinspirasi ya. Kalau tidak terinspirasi Minimalnya dia sudah diberi Arahan Harus dikerjakan ini ya. Kan orang ini macam-macam ya. Manusia itu kan macam-macam ya. Ada yang ya, apa Tipenya operator Pelaksana lapangan ya. Jadi Langsung to the point Kerjakan ini nah, Bisanya kerjakan ini kan ada yang tipe seperti itu, ada yang tanpa disuruh kerjakan ini dia sudah kreatif, yeah. kan begitu? macam-macam orang ini, yeah. tipe manusia itu macam-macam. Yeah. Nah kata asyikshal as al fauzan hafidahulloh taala, sesungguhnya Allah subhanahuwataala telah memudahkan jalan-jalan kebaikan bagi setiap orang yang memang menginginkan al khair. Kebaikan Al-ghani wal-fakir Baik itu dia orang kaya maupun dia orang fakir Jadi masalah kekayaan itu bukan menjadi faktor penghalang orang untuk berbuat kebaikan Bukan Kenapa? Walaupun dia fakir Kalau semangat untuk berbuat kebaikannya besar Kemudian ditunjukkan ini ada jalan ya, untuk meraih kebaikan, dia akan lakukan itu. Walaupun dia dalam kondisi fakir. Jadi bukan karena masalah dia punya harta atau tidak punya harta. Maka Nabi SAW memberikan penjelasan ya, seperti tadi. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan waya tasaddaqu nabifudli amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Ai mimma zada an hajatihim, yaitu dari harta-harta atau dari kelebihan harta-harta yang mereka miliki an hajatihim lebih dari kebutuhan mereka. وهذه فضيله يتميز بها الاغنياء عن الفقراء dan ini adalah fadilah keutamaan yang membedakan ya, antara orang kaya dan orang fakir Qala wa hadha fihi ala anna al-aghnia yustahabbu lahum ay min amwalihim wa yuwassi'u ala an Bimawas shallallahu alaihim dan hadis Nabi saw ini pula menjadi dalil sesungguhnya bagi orang-orang yang kaya yustahabulahum disukai bagi mereka disukai bagi mereka ayunfiqu ay min amwalihim untuk menginfakkan harta-harta mereka. Wayahsiu ala nafs dan memberikan kelonggaran, menolong manusia sehingga mereka tidak mengalami kesempitan hidup. Bimawas Allah alaihim, sebagaimana Allah telah melonggarkan, meluaskan, melapangkan atas orang-orang kaya itu dengan apa? Dengan dalam bentuk karunia kepemilikan harta benda. Kama kala ta'ala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau. Kama ahsanallahu. Sebagaimana Allah telah berbuat baik ilaik kepada dirimu. Ya. ya ni, ahsin Ya. Ya. Maksudnya adalah ayat tadi, berbuat baiklah kepada orang lain. Bi-sodaqat, dengan cara bersedekah. Kama ahsanallahu ilaika bilmal. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Dengan memberikan harta benda. Ini diantara. Faidah. Hadis Nabi SAW. Tadi. Terkandung dalil. Peringatan bagi kita. Untuk. Ya bersedekah. Sebagaimana ya, bersedekah itu yaitu memberi kepada al-fakir, al-fuqara, wal-masakin, ya, melapangkan kehidupan mereka, ya, menjadikan mereka hidupnya tidak kesusahan lagi, dibantu. Sebagaimana orang-orang kaya itu telah diberi ya, harta oleh diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk harta. Ini ya, pelajaran yang sangat berharga ya, Bagi orang-orang kaya Sehingga apa? Sehingga di dalam konsep Islam ya, Ada mekanisme pendistribusian Harta kekayaan Kalau orang-orang komunis tadi Orang-orang ya, komunis tadi Orang miskinnya ini diprovokasi Untuk apa? Merebut Secara paksa Harta kalangan borjuis Proletarnya ini terus Diaduk-aduk perasaannya Terus dibangkitkan kecemburuannya Untuk kemudian Melakukan bentuk Perampasan-perampasan Atau dengan cara Apapun mereka sehingga Harta-harta kaum borjuis ini Bisa dirampas oleh Bisa dimiliki oleh mereka, kan begitu? Ya. Maka orang komunis itu sangat benci sekali kepada amil zakat. Ya. Itu amil zakat itu pada zaman komunis dulu termasuk di, uh, masuk dalam kategori tujuh setan besar, amil zakat. Kenapa amil zakat termasuk dalam ya, apa termasuk setan besar ini karena dari amil zakat itulah harta itu didistribusikan kepada fakir miskin dan ini sama sekali akan menutup peluang komunisme menggarap orang-orang miskin maka komunisme sangat benci sekali dengan amil zakat. Baru amilnya. Belum zakatnya. Itu komunis. Seperti itu. nah Kemudian. Dalam Islam. Karena orang-orang kaya itu dengan ayat tadi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dengan ayat itu mengandung bagaimana Mendistribusikan harta Bahasa sekarang ini berbagi Kan begitu ya, Berbagi Sebagaimana Allah telah membagi Harta kekayaan itu kepada kalian Wahai orang-orang yang Kaya, wahai agniya Disinilah Konsepsi Islam yang berbeda dengan konsepsi komunis Atau konsepsi yang berbeda dengan konsepsi yang berlawanan komunis Konsepsi kapitalisme Kalau kapitalisme Kumpulkan harta sebanyak-banyaknya Dan harta itu tidak didistribusikan Sedot seluruh harta kekayaannya Yang buruh ya tetap jadi buruh Gitu yang miskin ya tetap jadi miskin. Ya. Nah, kapitalisme. Ya. Dia yang berkuasa, ya. dia yang berkuasa. Ya. Bahasa sekarang korpora korporasi. Ya. Kalau sudah masuk korporasi, nah itu bakal akan ada ya, seperti lintah nyedot darah. Ini yang sekarang jadi pergulatan ya, di dunia nyata, bukan dunia maya. Dunia mata itu ketika korporasi sudah masuk ke birokrasi-birokrasi. Sehingga apa? Sehingga birokrasi dikuasai oleh korporasi. Ya. Nah. Bangun di sana sana wilayah penyerapan air bangun berapa nih kan gitu korporasi itu wilayah penyerapan air nanti kalau dibangun ya, apartemen dibangun hotel masyarakat nggak kebagian air serdot semua airnya sudah bangun nih nih nih nih nih nih ya. Mulutnya amplop semua sini Korporasi Ini kapitalisme Sehingga orang-orang yang tidak mampu Al-fuqara wal-masakin sudah tidak bisa berbuat apa-apa Karena birokrasinya sudah dikuasai Kuasai Korporasi nah, Kalau sudah seperti ini Ya. Yang terbaik adalah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan demo. Iya kan? Demo bukan jalan keluar. Ya. Nah. Maka sebagaimana disebutkan tadi, Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya. Adalah Yakni ahsin ilah nas sadaqat, kama asanallahu ilaih bil mal. Allah Subhanahu wa Taala pun berfirman dalam surat Al Baqarah 254: Ya yeah. ayuhal amanu anfiqu mimma razaqna Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah dari apa-apa yang telah kami rizkikan. Dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Infaqkan. Nafkahkan. Banyak sekali perintah-perintah Allah SWT. Yang memberikan semangat, dorongan kepada kita. Untuk berbuat Kebaikan. Di antaranya dalam hal ini adalah berbuat kebaikan dengan harta kekayaan yang kita miliki, sehingga apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan gambaran kepada kita ya, bagaimana ya, baik yang kaya maupun yang masakin atau yang fukura ya, itu tidak ada hambatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa itu? Kemudian faedah lainnya disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala لذلك شكل الفقراء min ashabi رسول الله صلى الله عليه karena itulah al-fuqara mengadukan kepada al-fuqara dari kalangan sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengadukan perkara tersebut dan kata Syekh Shal Al Fauzan hafizohullah taala wa hadza fihi dalilun ala anna al muslim yambagi ayahrisa ala fi'lil khair di dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengandung dalil sesungguhnya seorang muslim yang bagi ayahrisa ala fi'lil khair hendaklah bersemangat ala fi'lil khair untuk mengerjakan kebaikan dalilnya yaitu hadis Nabi saw tadi hadis Abi Dar dari mana kita mengetahui bahwasannya seorang Muslim itu seyogianya tetap memupuk semangat untuk berbuat kebaikan dari apa yang dilakukan oleh sebahagian para sahabat yang fukoroh walaupun mereka itu fakir tapi mereka ingin berbuat kebaikan. Ya. Ingin berbuat kebaikan di tengah kefakiran mereka. Ya. Ingin berbuat kebaikan sementara kondisi mereka dalam keadaan fakir. Luar biasa. Ya. Sehingga apa? Sehingga dari sini kita melihat fak kefakiran itu bukan menjadi sekat penghalang untuk kemudian berbuat amal soleh, berbuat kebaikan. Ya. Qala wa ayyandama idza lam yatamakkan min khair. Dan menjadi dalil pula di sini di dalam hadis Abu Dzar ini Radiallahu Anhu menjadi dalil ayat damah adanya penyesalan kan para sahabat menyesal ya kok wah, mereka mereka bisa solat kami juga solat mereka bisa puasa kami bisa puasa mereka sedekah lah kami nggak bisa berbuat seperti mereka ada tumbuh penyesalan tumbuh menyesal kok kami nggak bisa berbuat seperti mereka kami tidak bisa meraih pahala sebagaimana orang kaya itu meraih pahala dengan hartanya wahayandamai dalam yata makan menfeilil khair tumbuh penyesalan ketika tidak bisa melakukan kebaikan ada nggak ini pada diri kita tumbuh tidak ini ya, jiwa spirit seperti sahabat Para sahabat, sebagian para sahabat yang Fukoro ini, ada tidak ini Pada diri kita Menyesal, kalau tidak bisa Berbuat kebaikan Ayo kita rame-rame kerja bakti Di mana? Itu loh Masjid kita, Ali bin Abi Talib Meskipun saya belum lihat ah, Sudah banyak yang kerja bakti Kita santai aja lah Nah, kan tidak ada rasa penyesalan. Tidak ada rasa penyesalan. Para sahabat, ketika melihat orang kaya itu bersedekah, timbul penyesalan. Kemudian mengadu kepada Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, mereka bisa sholat, meraih pahala sholat, seperti kami meraih pahala sholat. Mereka bisa meraih pahala puasa, seperti kami meraih pahala puasa. Mereka bersedekah, kami nggak bisa apa-apa nah, maka kata Nabi Nusalam ya kalau tidak bisa dengan harta ya dengan tahlil, dengan takbir dengan tahmid, dengan itu kan begitu ya, ya kita terjemahkan saja ya itu pembangunan masjid Alibin Abi Talib oh ada yang harta ada yang ya ustad Abu Yasir saya nggak punya harta nih Ya sudah, kamu kerja bakti kan punya tenaga. Ya kerja bakti. Nah, itu ada penyesalan, kan begitu? Kalau kita mau menerjemahkan dengan situasi yang sedang berkembang di kota, kota kembang Bandung, ya masih kota kembang. Bandung itu masih kota kembang. Nah, jadi ada rasa menyesal dalamnya tamakan menfelel khair ketika tidak ada kemungkinan untuk bisa berbuat kebaikan rasa menyesal itu ada duh ya. yang lain bisa kerja bakti ya. ya cuma saya nggak bisa ini kenapa harus nunggu ibu di rumah sakit nah, ada penyesalan ya. telpon Akhi Avan, ya anak, enggak bisa ikut kerja bakti. Sebetulnya anak pengen banget ini. Anak ingin sekali sebetulnya kerja bakti. Tapi kedarulah ini saya harus nunggu ibu di rumah sakit. Oh ya sudah. Memiliki ubur, tetapi ada penyesalan. Sebagaimana para sahabat sebenarnya kan ubur dia enggak punya harta, enggak enggak perlu sedekah, enggak punya harta. Tapi timbul rasa penyesalan untuk kenapa ya. Ya. tidak bisa berbuat kebaikan. <tuh> Kalau Pak Innahuyuk jarum ala Nadamihi karena di balik penyesalan itu sebenarnya ada acer pahala. Orang yang menyesal tidak bisa berbuat baik, tidak bisa melakukan kebaikan. Itu sebenarnya dibalik penyesalannya ada pahala. Kalau kalau kalau yang rul gania, yata sadaku, wayata malun, wayata sadaku mislah. Seperti Seseorang yang melihat orang kaya bersedekah. Wayatamanna kemudian dia berangan-angan, punya cita-cita. Cita-citanya cita apa? Ayakun indahu malun seandainya dia memiliki harta seperti orang kaya itu, wayatasaddaqu mislah dia akan bersedekah seperti orang kaya itu. Artinya apa? Dia punya harta tidak, tidak punya, tapi dia ber, bercita-cita, berangan-angan, angan-angan, tapi ini cita-cita, udah punya niat. Seandainya saya punya harta seperti dia, saya juga maulah bersedekah. Sama seperti tadi, andai saya tidak menjaga ibu saya di rumah sakit, saya akan kerja bakti. Kita mana dia bercita-cita, dia berharap. Kalau ya. waktu jauh fil hadis ani Nabi saw, anhu kaul. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi saw, sesungguhnya Nabi saw bersabda, masalul hadihi ummati, masalul arbaatin nafar. Perubahan umat ini seperti empat golongan orang di dalam nukilan Syekh Shal Al Fauzan hafizahullah taala ini disebutkan dua saja dua golongan orang yang pertama rajulun ataahullahu malan wa ilman yang pertama adalah seorang yang Allah karuniai dia harta dan ilmu fa huwa ya'malu bihi fi malihi wa yunfiquhu fi haqqi Kemudian ia beramal dengan ilmunya dan ia berinfak dengan hartanya. Wa rajulun atahallahu 'ilman wa lam yu'tihimalan. Dan seseorang yang Allah karuniai dia ilmu, walam yu'tihimalan, tetapi Allah tidak memberikan kepada dia harta. Hanya ilmu saja. Ini macam orang yang kedua. Hanya diberi ilmu saja tidak diberi harta. Kalau yang pertama tadi diberi ilmu dan harta. Ilmunya diamalkan hartanya disedekahkan, diinfakkan. Kalau yang kedua hanya diberi ilmu. Ilmunya diamalkan tapi tidak punya harta. Tidak dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Fahuayakul <-tuh> kemudian orang yang kedua ini yang hanya diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Ia menyatakan, لَوْ كَانَ لِمِثْلُ مَا لِهَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ Seandainya saya diberi harta seperti dia, kata orang yang diberi ilmu ini. Seandainya saya diberi harta juga seperti dia, maka saya akan berbuat seperti dia. Artinya menginfakkan hartanya. قَالَ Rasulullah اللَّهِ صَلَى اللَّهُ Maka Rasulullah s.a.w. bersabda Fahuma fil ajri Sawa'un Maka keduanya dapat ajar sama ya. Hadis Akhrajahu ibnu Majah Wa Ahmad Dan yang lainnya ya. oh, Menyesalnya saja dapat Pahala Tapi sayang ini zaman sekarang Sedikit sekali orang yang menyesal ketika tidak bisa beramal soleh. Kenapa demikian? Karena ya, seseorang yang menyesal itu setidaknya dia memiliki sikap empati kan gitu. Ya, ada rasa kesetia kawanan, ada rasa Solidaritas Kan begitu Ada niat untuk berbuat Baik Ada rasa Kepedulian Kan begitu sebenarnya Kalau kita mau Kerik lagi ya, Kita kuliti lagi ya, di balik penyesalan itu kan sebenarnya dia Memiliki rasa empati Rasa kepedulian Rasa solidaritas Ya Memiliki niat, azam, ingin berbuat kebaikan. Kan begitu. Ya. Ya. Berbeda dengan orang yang sama sekali tidak ada penyesalan. Ya. Ya. Yang lain berbuat amal soleh. Ya ini sih santai saja. Ya, Lewat juga. Assalamualaikum. Ya. Afanahi. Ya. Oh. Ya. Sementara yang lain masih belepotan lumpur. Atau belepotan ya? Bandung belepotan. Nah. Nah. Karena apa? Tidak ada kepedulian, tidak ada empati, tidak ada solidaritas. Ya. Jiwa ta'awun juga mungkin kurang. Na'udzubillah kita. Nah. Di sinilah letak. Ya. Kenapa seseorang ini ya, Seorang Muslim, hendaknya ia bersemangat, mengerjakan kebaikan. Dan ketika ia tidak mungkin untuk bisa melaksanakannya, ia tumbuh perasaan menyesal. Perasaan menyesal, perasaan ingin berbuat kebaikan. Nah, ini semua karena apa? Kata Syaikh Shalih Al Fauzan hafizohullah taala, "Wa hadha ala niyyatihi at-tayyibah." Orang tersebut mendapatkan pahala karena niatnya sudah baik. Ya. Karena niatnya sudah baik. Ya. Dia hanya punya ilmu tapi tidak punya harta. Kemudian dia berangan-angan, bercita-cita seandainya dia punya harta juga dia akan lakukan seperti orang yang ya berbuat ya, seperti orang yang sudah dikaruniai ilmu dan harta nah, karena dia sudah ala niatihi atau ibah niatnya sudah bagus ya, baru niat itu masya allah ya, untuk meraih kebaikan itu sedemikian luas ya, ini bukti bahwasannya Allah ini rahmah benar-benar ya, Penuh kasih sayang kepada hambanya. Baru niat saja, niat baik saja Allah sudah ya, menggelontorkan pahala. Gitu. Nah, tapi jangan dijadikan alasan, yang penting niat sajalah. Kan kemarin pelajarannya yang penting niat. itu nah, ya, Bukan begitu maksudnya. Ya. Maka ikhufidin azakumullah sampai jam berapa? Nah, ini sudah 10 menit lagi. Kita istirahat aja. Ada dua ada lagi? Hmm. Taib Ikhwafiddin A'azakumullah mungkin ini yang bisa Anda sampaikan bahwasannya ya, inti pembahasan kita sekali lagi saya ingin simpulkan bahwasannya inti pembahasan kita bukan lantas menjadi justifikasi ya, melegalkan Ya sudah kita jadi orang fakir saja bukan. Tetapi ya, kajian kita ini adalah untuk membuka ya, ya, pemahaman bahwasannya orang yang fakir bisa berbuat banyak. Orang yang fakir bisa melakukan amalan-amalan kebaikan yang banyak. Ya, berdasarkan apa yang disebutkan di dalam hadith abidhar, anhu Dan kefakiran bukan merupakan Pintu yang menutup Seseorang untuk bisa berbuat Kebaikan ya. Kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW Bukan menjadi umat yang fatalistik Menyerah dengan keadaan Atau pasrah ya, Pasrah dalam tanda kutip Pintu ya. Bukan pengertian yang benar pasrah menyerah begitu saja bukan. Ya. Tetapi tawakal kita pasrah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala diiringi dengan upaya, diiringi dengan ikhtiar, diiringi dengan usaha. Ya. Dan usaha ini adalah bentuk ya, semangat kita. ya, untuk melakukan kebaikan Sebagaimana Nabi SAW bersabda Dalam sebuah hadis riwayat Abi, dari Abi Hurairah Riwayat Muslim Ikhris ala mayan fa'uk Ikhris Bersemangatlah engkau Ala, yan ala mayan fa'uk Atas apa yang sekiranya Bisa memberikan manfaat bagi dirimu Walata'ajas Dan jangan uh, Ikhris ala mayan fa'ukah Pastain bila, walatajas dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walatajas dan jangan kemudian merasa lemah. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan semangat harus terus dipupuk, semangat berbuat kebaikan harus terus dipupuk apa itu kebaikan-kebaikan, kebaikan-kebaikan yang tentunya sesuai dengan koridor syariat, sesuai dengan sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam, fustain bila kemudian minta tolong kepada Allah subhanahu wa taala karena kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang lemah. Wahyulikal insanu doifah manusia itu diciptakan dalam keadaan doif da lemah. Artinya kita memiliki keterbatasan yang banyak, kekurangan pada diri kita ini banyak. Maka apa? Pastangin bila, minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting untuk Hati kita ini, diri kita ini Bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan bergantung kepada kekuatan kita Kekuatan kita ini lemah Tapi bergantunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan kemudian Merasa lemah ini sikap muslim, ya. mau dagang lo nggak punya modal lemah, lo memangnya kalau dagang harus ada modal, modal kan tidak mesti harus dengan bentuknya uang, modal itu bisa kepercayaan, modal kalau kepercayaan ini terus dijaga ya. Ya. luar biasa. Ya Modalnya banyak tapi tidak dipercaya, ya sama saja. Ya. Tapi tidak punya modal, tapi dipercaya, insya Allah akan punya modal yang besar. Karena kepercayaan ini adalah merupakan salah satu modal. Demikian juga dalam dunia pendidikan. Kepercayaan. Wah, kenapa ini? Ya, fulan kok tidak mau dikesinikan. Masalahnya kepercayaan maka bangun kepercayaan ini setahap demi setahap sehingga orang ini benar-benar mempercayai apa yang kita dakwahkan, mempercayai apa yang kita dakwahkan. Artinya apa? Kita harus jujur, kita harus ya, berbuat kebaikan dan seterusnya dan seterusnya. Sebagaimana diatur di dalam syariat. Demikian mudah-mudahan ya, bermanfaat. Ya, kita istirahat terlebih dahulu. Wallahu a'lam bis-sawab subhanakallahumma wa bihamdik <Sessizuk> ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad alamin